Assalamualaikum Saudarluun berita malam edisi hari ini Rabu 25 Januari 2017 dibacakan Ardian Syah. Galian Cidikrung Brajantra sahkan warga. Korban tewas kecelakaan kapal WNI di Johor jadi 16 orang. Pecicih Sihab diduga serobot tanah milik Perhutani di Bogor. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Slambi FM.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 Sudarlun aktivitas pengerukan galian C di Kerung Beracan, Piri dengan menggunakan alat berat jenis eskavator selama 4 hari terakhir meresahkan masyarakat. Tarmizi selaku masyarakat Kemukiman Beracan mengatakan selama 4 hari terakhir aktivitas pengerukan galian C dengan menggunakan alat berat jenis beku telah meresahkan masyarakat. Selain memberikan dampak bagi pengikisan areal kebun dan pemukiman warga serta mengancam ambruknya jembatan gantung, gampung lada dan bendungan irigasi. Apalagi jarak pengerukan material galian C hanya terpaut 100 meter hingga 200 meter. Sebelumnya jembatan gantung tersebut terampung dikerjakan pada 2015 lalu dengan menguras dana anggaran pendapatan belanja kabupaten 1,3 miliar rupiah. Setelah sebelumnya jembatan ambruk pada 2013 lalu akibat pengerukan galian material galian C.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 Sebuah kapal yang diduga membawa WNI untuk masuk ke Malaysia secara ilegal karam di wilayah perairan Tanjung Rhu, Mersing, Johor pada 23 Januari 2017. Namun hingga saat ini belum diketahui jumlah seluruh penumpang yang berada di dalam kapal tersebut. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri RI menyebutkan bahwa korban selamat yang telah ditemukan sejauh ini enam orang, yaitu empat laki-laki WNI, satu laki-laki warga Malaysia, dan satu perempuan warga negara Indonesia. Dalun pentolan Front Pembela Islam Rizik Sihab diduga menyerobot tanah milik perusahaan Utan Negara di dekat kediamannya di Megamendung Bogor. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Karilian mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait hal tersebut dari masyarakat dan tengah melakukan proses penyelidikan. Anton tidak menjelaskan secara rinci soal dugaan penyerobotan tanah pemerintah oleh Rizik. Ia mengatakan informasi detail mengenai dugaan tersebut masih didalami oleh kepolisian. Selain menyelidiki dugaan penyerobotan tanah, Polda Jawa Barat juga tengah membuka kembali penyelidikan atas dugaan tindak pidana headspeak yang pernah dituduhkan terhadap Rizik. Sudah lalu otoritas jasa keuangan melonggarkan regulasi terkait ketentuan kredit bagi nasabah bank yang menjadi korban bencana alam di Indonesia. Melalui keputusan Dewan Komisioner OJK mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Kabupaten Pirijaya di Aceh dan Kota Bima di Nusa Tenggara Barat sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank yang berlaku selama 3 tahun terhitung 20 Januari 2017. Selain itu, OJK juga memberikan perpanjangan jangka waktu atas penetapan beberapa kecamatan di Kabupaten Karu sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank selama satu tahun terhitung mulai 22 Januari 2017. Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan OJK, Mulia E. Siregar mengatakan bencana gempa di Kabupaten Pidijaya dan banjir bandang di Bima berdampak signifikan terhadap kinerja perbankan dan perekonomian di daerah. Adapun untuk kecamatan di Kabupaten Karo daerah yang ditetapkan untuk diperpanjang sebagai daerah perlakuan khusus terhadap kredit yaitu kemat yaitu Kecamatan Payung, Kecamatan Nawantran, Kecamatan Simpang Ampat dan Kecamatan Tigan Derket. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Sudarlun ditegur para politikus Partai Republik sendiri. Gedung Putih berkilah bahwa tudingan Donald Trump bahwa jutaan orang mencoblos secara ilegal saat pemilihan presiden yang dimenangkannya didasarkan pada studi dan bukti. Sekretaris Pers Gedung Putih, Sin Spicer, mengatakan bahwa Trump percaya namun tidak menyampaikan bukti pendukungnya ketika wartawan memintanya. Trump berulang kali menyampaikan tudingan itu untuk menjelaskan mengapa ia kalah dalam pengumpulan suara populer dari Hillary Clinton. Pernyataan Spicer disampaikan setelah Presiden mengatakan kepada para pemimpin Kongres dalam pertemuan tertutup Senin malam bahwa 3 juta hingga 5 juta emigran gelap telah secara ilegal mencoblos dalam pemilu. Trump yang melontarkan pernyataan itu pertama kali melalui cuitan di bulan November tidak pernah memberikan bukti apapun. Darlun Kedutaan Besar Palestina menyesalkan pengibaran bendera negara itu dalam sejumlah aksi unjuk rasa tidak damai terkait urusan dalam negeri Indonesia beberapa bulan terakhir. Dalam pernyataan resminya mereka mengatakan bahwa perilaku itu tidak bisa diterima, tidak bisa dianggap sebagai tanda dukungan atau solidaritas terhadap Palestina. Dalam sejumlah aksi masa seperti protes menentang Basuki Cahaya Purnama misalnya, para pengunjuk rasa kerap ikut mengibarkan bendera Palestina di antara bendera atau lambang organisasi Islam. Bendera Palestina juga berkibar di depan Polda Metro Jaya awal pekan ini di tengah masa front pembela Islam yang memberi dukungan terhadap pimpinan EPI Rizik Sihab dalam kasus dugaan adanya simbol palu arit di lembaran uang rupiah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permaskian Berita Malam Edisi Rabu 25 Januari 2017. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.